Mitra bisnis, kalangan pengusaha menolak rencana pemerintah yang mewajibkan produsen menarik kembali kemasan produk yang dihasilkan untuk didaur ulang. Aturan ini dinilai memberatkan pelaku usaha yang pada akhirnya memberatkan konsumen jika sampai terjadi kenaikan harga. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Garuda Food Sudamek AWS. Pak Sudamik, apa komentar Anda? Ya, jadi, kalau betul bahwa akan ada keluar rancangan peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk menarik ulang bungkus-bungkus dari produknya tuh didaur ulang, itu akan menciptakan biaya yang luar biasa dahsyatnya, dan saya yakin akan banyak perusahaan yang akan tutup itu. Sebenarnya pengolahan sampah itu tanggung jawab siapa, Pak? Pembuangan sampah itu kan udah bukan tanggung jawabnya perusahaan. Itu kan tanggung jawabnya konsumen, tanggung jawabnya masyarakat setempat gitu kan. Itu kan soal disiplin. Ya jadi soal pembuangan sampah itu jangan dibebankan kepada produsen dong. Kan setiap kita bayar pajak di daerah segala macam itu kan salah satunya memang mereka punya kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tentu itu perlu disiapkan tempat sampah dan sebagainya. Bahwa kalau kemudian rakyat atau masyarakat di ...disiplin, ya tendalah seperti sistem di Singapura gitu. Itu seluruh dunia nggak ada tuh peraturan seperti itu. Kalau perusahaan itu dia harus memanage limbahnya, itu... Masuk akal di seluruh dunia, itu harus dibebankan kepada perusahaan. Tapi kalau sampah dari bungkus dibebankan perusahaan itu, nggak ada ceritanya itu. Ada saran Pak untuk pemerintah dalam mengelola sampah hasil produksi? Saya kira itu kan soal kebersihan lingkungan itu kan merupakan tanggung jawab dari masyarakat setempat dengan pemerintah setempat gitu ya. Jadi nggak harusnya dengan sumber income yang mereka milikiin mereka akan punya kemampuan untuk menjaga kebersihan di wilayahnya masing-masing. dan sambil ditegakkan disiplin, kalau ini mau bisa dijadikan gerakan nasional seperti kayak di Cina misalnya, pada waktu akan dilakukan olimpiade dulu, itu kan di Beijing kan kemudian diterapkan peraturan sebagai bagian dari change management kepada masyarakatnya untuk mempersiapkan atau menyambut diselenggarakannya olimpiade itu, masyarakat mulai ditegakkan disiplin, kalau berani meludah, membuang sampah sembarangan, ditendak. Nah, harusnya seperti itu dong, buang sampah denda. Demikian sudah Aws saya Kiki Wijaya